Allah berkatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlilhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina muhammad Wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din Allahumma manfaatna bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa ilma Ikwan fil din wa khati fil jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita sekalian pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kemudahan lagi Allah untuk melanjutkan pembahasan kita jadi pembahasan kita tauhid aladzikuhaullah 'ala alabid yang merupakan kewajiban dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita masih berada pada pembahasan bab kelima setelah kita melihat urgensi tauhid Lalu yang kedua keutamaan Tauhid Yang ketiga orang-orang yang merealisasikan Tauhid dengan benar Yang keempat itu adalah tentang masalah takut pada pada syirik Dan kali ini kita masih membahas Bahasan da'wah Tauhid Da'wah pada syahadat La ilaha illallah Da'wah pada syahadat La ilaha illallah Ada tiga dalil yang kita bahas pada bab ini Jadi galil pertama surat Yusuf Ayat 108 Kul hadhi sabili Adu'u Allah Ala basiratin Ana wa manit taba'ani Katakanlah ini adalah jalanku Aku menyuruh kepada Allah Di atas ilmu Jalan inilah juga jalan yang ditempuh olehku Dan boros sahabatku Atau orang-orang yang mengikutiku Hadis yang kedua Yang telah kita ulas pula Hadis dari Ibnu Abbas Radiyallahu anhuma Ketika itu Nabi Sallallahu alaihi wasallama Mengutus Mu'az ke Yaman Lalu Beliau Katakan kepada Mu'az Engkau akan mendatangi ahli kitab Kalau engkau datangi ahli kitab Maka dakwah yang pertama kali Yang engkau berikan itu adalah dakwah pada tauhid syahadat la ilaha illallah. Setelah itu kalau mereka sudah paham, ajaklah untuk salat, lalu ajak untuk zakat. Di sini jadi prioritas juga adalah dakwah tauhid terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat hadis yang sama pula dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Walahuma ansahal bin Saad. Dikeluarkan pula oleh Bukhari dan muslim Dari sahal bin Saad. Bahwasannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Pada saat perang khaybar Pada saat hari perang khaybar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan lah aku tiada raiyata. Kau dah, raja yang jahibullah, jahibullah, dan rasulullah. Sungguh aku akan memberi kata nabi bendera ini besok pada seseorang yang dia itu mencintai Allah dan rasulnya. Dan bukan itu saja, bahkan Allah dan Rasulnya itu juga mencintainya. Yaftahallahu alayhi. Allah memberikan kemenangan lewat tangannya, lewat tangan orang tersebut. Fathana suyadukuna laylatul qomayyumiqohah. Kemudian di malam hari itu orang-orang pada ngobrol berdiskusi membicarakan siapa orang yang berhak mendapatkan mender tadi. Kemudian falamma asbahu ketika pagi hari wada'u ala Rasulillah sallallahu Mereka pagi-pagi itu sudah menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarjun Mereka kalau miyarju ayu otahan, mereka berharap-harap mereka lah yang dapat bendera tersebut. Karena tadi Nabi belum sebut nama. Jadi mereka berharap semuanya mereka yang dapat bendera tadi. Fakal maka Nabi saw mengatakan bertanya dulu ketika orang-orang berharap-harap tadi, Nabi kemudian bertanya, "Aynah Ali bin Abi Talib mana yang mana si Ali bin Abi Talib?" Ada yang menjawab, yashdagi ainak ainai, matanya itu sakit. Kemudian faarsilu ilai, mereka kemudian ada yang diutus padanya, yaitu pada Ali bin Abi Tholib fautiyabihi. Ali didatangkan pada Nabi saw, fa basaqfi ainaihi wadaalahu tabara. Nabi mengusap matanya mendoakan Ali sampai Ali pun sembuh. Nabi ketika itu mengusap matanya, mengusap mata Ali yang tadi katanya sakit sambil mendoakannya. Kemudian Ali sembuh. Ka'allam yakun bihi wajaun. Sampai-sampai disangka disangka ya. Ali itu tidak pernah sakit apa-apa. Faatohroya, jadi tidak ada bekas apa-apa dari sakitnya tadi. Faatohroya, lantas Nabi Sosalam memberikan kepada Ali bendera tadi, yaitu bendera yang di, dikibarkan atau yang dibawa saat perang. Tentu yang memegangnya di sini adalah orang yang penting, pemimpin ketika itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Ali setelah dia diserahkan bendera tadi unfus ala rislik pelan-pelan engkau kalau berjalan hatta tanjilah bisa hatim sampai engkau datang di sekeliling mereka sumad uhum ila islam ya kemudian dakwalah mereka untuk masuk Islam maksudnya dakwah pada Islam di sini adalah dakwah pada kalimat tauhid syahadat la ilaha ilallah Kalimat Suman'uhum ilal Islam Itu maksudnya Ajaklah mereka untuk bertauhid Bersyahadat La ilaha illallah Wa khabirun bima yajibu alaih Min hakin layta alati Dan kabarkanlah pada mereka Yang wajib bagi mereka Yaitu kewajiban mereka pada Allah Dan ingatlah Kawallahi illa'ayyahdiallahu Bika rojulan wahidan Khairul lata min humrin na'am Sungguh jika Allah memberikan petunjuk Seseorang lewat perantaraanmu Allah memberikan petunjuk pada seorang lewat perantaraanmu Maka itu lebih baik daripada unta merah Yadukun tadi dikatakan oleh Syed Muhammad bin Abdul Wahab Yadukun maksudnya yakubun Yaitu mereka berdiskusi Sahal yang meriwayatkan hadis ini dari Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid Al-Ansari Al-Khazraji dari Khazraj Dia adalah sahabat yang masyhur nama kunyanya Abdul Abbas dan bapaknya juga bapak dari Sahal di sini yaitu Sa'ad itu juga seorang sahabat. Dia meninggal dunia tahun 88 Hijriah. Dan telah mencapai usia sampai 100 tahun Nah ini dikatakan Pada Perang Khaybar Dan perlu dipahami Ali saat itu telat Berangkat untuk mengikuti Perang Khaybar Ali itu telat berangkat Dari Nabi Alaihi Wasallam untuk mengikuti Perang Khaybar Nah ketika itu Saat telat, Ali mengatakan, Anak atakah lakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah aku ini telat dari Rasulullah Sallam pergi perang Khaybar? Maka Ali keluar, lantas bertemu Nabi Sallam. Kemudian Rasulullah Sallam mengatakan hadis semacam tadi akan diberi bendera pada orang yang Allah mencintainya dan Rasul juga mencintainya dan juga akan diberi kemenangan lewat orang tersebut. Maka bendera tadi diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam serahkan bendera pada Ali dan akhirnya lewat Ali lah Allah memberikan kemenangan. Nah, perlu dipahami bendera yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasanya warna hitam, sedangkan oleh Ali itu warna putih. Dan di bendera tersebut maktubun fihi la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Dalam riwayat dari Ibnu Adi dari Abu Hurairah, bendera itu tertulis kalimat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Sama seperti bendera Saudi. Ya, sama seperti bendera Saudi Arabia. Dan tulis la ilallah Muhammad dan Rasulullah Nah kalau Nabi SAW Warna hitam bendiranya Kalau Ali tadi warna putih Nah kemudian Dikatakan orang yang dapat bendera tadi Akan diberi bendera kepada Orang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya Bahkan Allah dan Rasulnya mencintai dia dan jawabannya nanti adalah Ali bin Abi Thalib. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Hadis ini menunjukkan pada kita keutamaan Ali bin Abi Thalib, karena dinyatakan oleh Nabi Allah dan Rasul mencintainya. Karena dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah dan Rasul mencintainya. Kalau kita katakan hadis ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib, dan kalau dikatakan Allah dan Rasul mencintainya maka tidak mungkin Ali mati dalam keadaan kafir. Tidak mungkin Ali mati dalam keadaan kafir, karena sudah dinyatakan oleh Rasul. Ali ini, Ali bin Abi Thalib ini cintai oleh Allah dan Rasulnya, maka otomatis dia tidak mati dalam keadaan kafir. Adapun orang-orang khawarij mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, maka hadis ini menunjukkan bantahan pula kepada orang-orang khawarij yang mengkafirkan Ali. Jawabannya gimana kita bantah? Oh, Di sini saja dinyatakan Ali itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya Dinyatakan oleh Nabi SAW secara langsung Kalau sudah dinyatakan seperti ini maka Sangat tidak mungkin Ali itu mati dalam keadaan kafir Maka apa yang dinyatakan oleh orang, orang Khawarij terbantah dengan hadis ini Sedangkan orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah biasa pakai dalil ini untuk menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka nanti ada bahasan yang lain. Ya. Namun intinya ini adalah bantahan untuk orang-orang Khawarij. Dan juga kalau kita lihat hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Padahal orang-orang Orang-orang syiah itu mereka Mengkafirkan Para sahabat selain Ali Maka mereka biasanya Beralasan kalau ada hadis-hadis Yang menjelaskan keutamaan Abu Bakar Ada hadis yang menjelaskan Keutamaan Umar Ada hadis yang menjelaskan keutamaan Usman Maka mereka katakan Hadis-hadis semacam -hadis itu Untuk menjelaskan Keutamaan mereka-mereka mereka tadi Sebelum mereka murtad Kalau sebelum murtad Ya memang utama seperti tadi Namun saat itu sudah murtad Maka tidak berlaku lagi keutamaan-keutamaan Dari Abu Bakar Dari Umar, dari Utsman Yang selamat cuma Ali Padahal ini dapat terbantahkan ya Kalau kita katakan Pujian-pujian untuk Abu Bakar Puji-pujian untuk Umar Puji-pujian, sanjungan dari Nabi SAW kepada Usman Tetap berlaku nanti sampai beliau itu meninggal dunia Maka tidak mungkin sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Usman Yang sudah dipuji oleh Nabi SAW mati dalam keadaan kafir Sama halnya dengan Ali bin Abi Thalib tadi Jadi malah hadis ini juga bisa membantah orang syiah Kalau Ali itu dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya, dinyatakan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak mungkin mati dalam keadaan kafir sama juga dengan Abu Bakar, Utsman dan Ali, Abu Bakar, Umar dan Utsman, dicintai oleh Rasul pula, maka sangat mustahil juga mereka mati dalam keadaan kafir. Harus imbang dong, ya ketika beralasan jangan cuma menggulung-gulkan Ali saja, ya Abu Bakar, Umar, Utsman juga harus demikian. Jadi sekaligus juga bisa membantah. Pemahaman orang-orang Syiah Lafidah. Kumpulan hadis ini juga menunjukkan tadi ada sifat cinta bagi Allah. Ada sifat cinta bagi Allah. dan juga menunjukkan faedah yang lainnya lagi ali itu benar ittiba benar-benar ittiba pada rasul benar-benar mengikuti tuntunan rasul apa alasannya ali dikatakan mengikuti benar-benar mengikuti tuntunan rasul karena sampai Allah mencintainya Kecintaan dari Allah seperti ini cuma ada pada orang-orang yang benar-benar ikuti tuntunan Rasul. Maka sama halnya dengan kita. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah. Maka kata Allah. Katakanlah. Jika kalian benar-benar ingin mencintai Allah. Maka ikutilah aku. Yaitu ikutilah Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana Ali itu dinyatakan tadi cinta Rasul benar-benar ditibat -benar pada Rasul. Gara-gara ya dia benar-benar dicintai Allah. Karena dia mengikuti Rasul maka kita juga demikian. Kalau kita uh, nyatakan diri kita mencintai Allah atau ingin mendapatkan kecintaan Allah. Kita harus mengikuti tuntunan Rasul. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Mencintai Allah dan Rasul itu adalah tanda iman. Maaf, mencintai Allah dan Rasul atau mencintai Rasul, ya khusus membahaslah membahas ketika mencintai Rasul. Mencintai Rasul itu adalah tanda iman. Sedangkan membenci Rasul itu tanda kemunafikan. Mencintai Rasul itu tanda iman. Adapun membencinya, termasuk membenci ajaran-ajarannya, itu tanda-tanda kemunafikan. Pernyataan seperti tadi ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau tadi mencintai Rasul tanda iman. Membencinya itu tanda kemunafikan dikatakan oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Dan ini juga sekaligus tanda kita harus bersyahadat bukan pada keyakinan la ilaha saja, namun juga bersyahadat Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah ujusan Allah Adapun pun kalimat Yaftahallahu alayyadaihi Dikatakan Allah akan memberi kemenangan lewat tangannya Ini menunjukkan Kabar Gembira Bahwa orang yang dapat bendera ini Yaitu Ali bin Abi Talib itu akan memperoleh kemenangan Dan memang terwujud kemenangan lewat Ali bin Abi Thalib ketika itu Nah ketika belum diberitahu siapakah yang dapat bendera tadi Tadi sahabat itu diskusi Berembuk, ngomong Sama-sama lihat ini Ini kira-kira siapa yang dapat bendera tadi Itu mereka berselisih ketika itu siapa yang dapat bendera tersebut ini tanda bahwasanya mereka ingin masuk pada orang yang disebut tadi. Dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu sangat semangat dalam meraih kebaikan. Jadi mengejar seperti tadi, oh ini barangkali ini saya, ini saya, saya. Jadi mereka saling berebut kebaikan ketika itu, semangat dalam meraih kebaikan. Nah, kemudian di pagi hari setelah malamnya diberitahu seperti itu mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin dapat bendera tadi, berarti dapat kepemimpinan. Berarti mereka rakus kekuasaan ketika itu. Pengin dapat jatah kepemimpinan ketika itu. Kenapa pengin meraih kepemimpinan ketika itu? Karena sudah dikatakan orang oh, ini yang dapat bendera tadi, yang jadi pemimpin saat perang nanti, ini adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Maka semuanya pingin. Maka sampai-sampai dikatakan dalam riwayat dari Abu Hurairah, Umar itu pernah mengatakan, ketika rebutan bendera tadi, Umar katakan ma'ahbabul imara illa yau ma'idin. Aku baru sangat cinta sekali pada kekuasaan. Artinya kejar-kejar kekuasaan tersebut baru kali ini saja Berarti selain itu Tidak ada sifat para sahabat Itu rakus dan gila kekuasaan Bahkan mereka orang yang berusaha Untuk menghindarkan diri jadi pemimpin Karena takut tidak bisa amanat Karena kalau orang-orang saat ini Semuanya ingin jadi pemimpin nyalek semuanya Jadi calon pemimpin semuanya Orang saya tidak punya rakus eh, sifat rakus seperti itu. Karena Umar baru katakan tadi ma'akhabtul imaro inna yau ma illa izin. Aku tidak suka pada kekuasaan kecuali pada hari ini saja. Baru hari ini berarti di hari hari yang lain tidak. Cukup pada saat itu saja. Kenapa? Karena orang yang dapat kekuasaan ketika itu ia ya, dapat keutamaan cinta Allah dan Rasulnya. Maka tadi ditanya ketika orang-orang sudah hadir ingin dapat pindah tadi malah Rasul SAW tanya di manakah Ali bin Abi Thalib? Ya, di manakah Ali bin Abi Thalib? Maka ada yang menjawab yastaki ainai. Kedua matanya itu sakit. Ya, maka ketika itu Rasul suruh panggil Ali. Maka dia itu salah orang kepada Ali Dan Ali dibawa di hadapan Nabi SAW Nabi itu mengusap Matanya Doakan Ali dalam kebaikan Biar sembuh Lantas dengan izin Allah sembuh Dengan doa Nabi SAW tadi Lantas diberikanlah bendera ketika itu Padahal yang kejar-kejar bendera tadi siapa? Para sahabat yang lainnya. Ali Ali gak nafsu tadi untuk pikir gendir. Dia gak tahu. Sedang sakit. Maka kata. Syekh Muhammad Ibn Wahab ketika memberikan faedah untuk hadis ini. Beliau katakan ini menunjukkan. Pentingnya tawakal pada Allah. Memang kita harus usaha. Namun tawakal juga penting. Kenapa perlu penting bertawakal pada, pada Allah? Karena ada orang yang kejar-kejar sesuatu malah tidak diberi. Sedangkan orang yang cuma santai-santai saja seperti Ali malah diberi bendera. Dan juga di sini harus diimani tentang takdir Allah. Karena ada orang yang diberi sesuatu, ada yang tidak. Ada orang yang diberi kekayaan, ada yang tidak. Ada orang yang diberi limpahan harta, ada yang tidak. Harus yakini penyata diri masing-masing. Harus terima. Jadi ada orang yang sudah berusaha raih, malah tidak dapat. Yang sedikit-sedikit saja malah dapat. Namun tetap di sini tetap harus ada usaha. Usaha memang ada, namun tentu saja menempuh jalan yang benar. Maka ini juga bisa jadi dalil bantahan Ada yang PDKT bertahun-tahun pada perempuan ya, PDKT bertahun-tahun 10 tahun Dikira itu nanti jadi jodohnya Ternyata tahun ke-11 Dia nikah dengan laki-laki lain Sakit tidak, sakit sekali Ya, Yang nyantai-nyantai sendiri bisa dapat Dia yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun Mungkin bersama-sama terus malah tidak dapat Lihat di sini takdirnya Ali yang saat itu sampai saja bisa dapat. Yang lainnya yang usaha, ya memang enggak ada usaha. Ya, namun kalau Allah tidak tentukannya tidak dapat. Kalau Allah tidak tentukan tidak dapat. Jadi semua tergantung pada takdir Allah Subhanahu wa Nah, ketika Ali sudah diberi bendera, berarti Ali jadi pemimpin pasukan ketika itu. Bawa bendera ketika perang. Jadi benderanya tadi yang tertulis adalah Ilallah Muhammad dan Rasulullah Lalu Nabi SAW katakan Unfus ala rislik Yaitu pelan-pelan saja kamu ketika berjalan Gak usah terbesar-besar Jadi di sini adalah perintah Nabi SAW Kalau perbuat sesuatu itu pelan-pelan Kalau perbuat sesuatu itu pelan-pelan Mau berdakwah juga pelan-pelan enggak -pelan. bisa tergesa-gesa Karena di sini alim ini Dibutus untuk dakwah Awalnya Nabi sampaikan Pokoknya kamu untuk pelan-pelan Hati-hati pelan-pelan Jangan tergesa-gesa Hatta tanzila bisa hatim Sampai nanti engkau ada di sekeliling mereka Yaitu sampai ke tempat tujuanmu ke tempat orang yang engkau ingin dakwai Atau engkau ingin perangi Pokoknya santai dulu Kemudian semua tuhan Islam dakwai dulu mereka pada Islam maka yang namanya perang itu ada setelah sebelumnya dakwai dulu. Di sini tidak disuruh perang langsung, namun dakwai dulu mereka pada Islam. Yaitu dakwah pada Islam di sini maksudnya apa pada kalimat semua tuhan Islam kemudian dakwailah mereka pada Islam yaitu dakwai pada syahadat la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Jadi bukan hanya suruh orang masuk Islam. Bukan Namun dia harus terangkan Islam itu hakikatnya seperti ini Islam itu hakikatnya adalah pada kalimat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Lalu diterangkan di sini oleh Syekh Sulaiman At-Tamini Beliau katakan dakwah pada kalimat syahadat La ilaha illallah maksudnya adalah Dakwah pada kalimat syahadat la ilaha illallah maksudnya adalah mendakwahi supaya setiap orang supaya setiap orang memurnikan ibadah pada Allah dan meninggalkan kesyirikan Ya. Jadi di sini di dakwahilah mereka tadi pada Islam maksudnya suruh meikhlaskan atau memurnikan ibadah pada Allah semata dan tinggalkan budaya-budaya syirik. Nah inilah ingat ya dan perlu dipahami ketika koi bar dulu itu ada orang-orang Yahudi yang diperangi dulu itu orang-orang Yahudi yang didatangi adalah orang-orang Yahudi. Nah di sini menunjukkan bahwasannya dakwanya itu bukan cuma suruh orang, bukan hanya menyuruh orang untuk mengucapkan, namun harus dijelaskan seperti ini yaitu kalau kamu masuk Islam maka tauhidkanlah Allah, tinggalkan budaya-budaya syirik. Kalau seandainya cuma mengucapkan saja orang Yahudi sudah masuk Islam. Mereka tinggal wariskan lagi budaya-budaya syiriknya. Namun tidak orang Yahudi enggak mau masuk karena mereka tahu oh konsekuensinya seperti ini. Kita harus tinggalkan budaya-budaya syirik. Jadi intinya dakwah pada kalimat la ilaha illallah itu mencakup tiga dakwah supaya orang menyebut kalimat tersebut atau mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, dakwah supaya mereka meyakini kalimat La ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, dakwah supaya orang-orang itu mengamalkan kalimat La ilaha illallah. Jadi mengucapkan Terus supaya mereka itu meyakini Kemudian mengamalkan Yaitu konsekuensinya mereka amalkan Tinggalkan budaya tradisi Tradisi syirik Jadi itu konsekuensinya Jadi kalau orang Da'wah illa illallah kok tidak ada seperti itu Cuma suruh orang masuk islam saja Syirik-syiriknya tetap dijalankan. Ini bukan maksud dakwah pada Islam. Nah, lalu ketika didakwai seperti itu sumaduh milal Islam, Dakwai mereka pada Islam yaitu pada kalimat la ilaha illallah Muhammadar rasulullah wa akhbirhum bima yajib 'alaihim min haqqillahi ta'ala dan kabarinlah mereka juga tentang kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan pada mereka Seperti kewajiban disini dimaksudkan Kewajiban sholat Kewajiban zakat Ini menunjukkan bahwasanya mengajak pada islam Yaitu pada kalimat la ilallah Bukan hanya pada kalimat itu semata Namun ada kewajiban lainnya lagi Yaitu ada mengamalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya Jadi la ilallah itu diyakini Diamalkan Sholat juga dikerjakan Zakat juga dikerjakan Karena nabi tidak cukup Dia mengajak untuk tauhid Tidak Sholat juga Kemudian zakat juga Nah baru dikatakan Setelah menjelaskan kewajiban yang lainnya tadi Lalu Nabi SAW jelaskan tentang Keutamaan berda'wah Fawallahi <tuh> la liallahu bika Rajulan wahidan Khairul laka min humurin na'am Demi Allah seandainya Allah memberi petunjuk pada satu orang ini pada satu orang bika lewat perantaraanmu kita jadi perantara Allah yang beri petunjuk kita kasih buku dia baca alhamdulillah dapat petunjuk kita share tulisan share video dia lihat dia dengar dapat petunjuk Maka kata Nabi itu lebih baik padamu, lebih baik bagimu daripada mendapatkan unta merah. Unta merah di sini perlu dipahami unta merah itu anfusu amwalil Arab, yaitu harta yang paling istimewa di kalangan orang Arab dahulu, ya. Harta yang paling istimewa di kalangan orang Arab dahulu. Kalau kita ya di zaman ini ya mobil mersilah, taruhlah seperti itu. Jadi dapat yang istimewa itu lebih baik daripada yang barang yang paling istimewa di masa, di masa itu, yaitu lebih baik daripada unta merah. Nah dikatakan oleh Imam Nawawi, Imam Nawawi dalam syarh Sahih Muslim beliau ketika menjelaskan di sini beliau katakan Nabi SAW memberikan motivasi-motivasi dengan melakukan permisalan ini lebih baik daripada unta merah. Jadi perkara dunia ini dimisalkan di, di, dengan perkara dunia ini ini adalah tujuannya untuk motivasi, karena gambaran kita yang ada di dunia ini dulu. Kita tidak bisa gambar langsung yang ada di akhirat. Karena wujudnya tidak bisa kita gambarkan. Bahkan di akhirat lebih daripada itu sebenarnya. Yang ada di sini, oh harta istimewa seperti itu. Maka untuk litakrib ilafham. Untuk mendekatkan pemahaman, maka dipakai unta merah. Karena yang ketiga itu kita paham seperti itu. Namun yang menawih katakan, namun yang jelas balasannya nanti diperoleh di akhirat itu tentu saja lebih baik daripada dunia dan isinya yang ada di dalamnya. Ya, jadi keistimewaan-keistimewaan yang ada di dunia ini tetap saja kalau orang itu dakwahi orang lain dapat hidayah, dapat petunjuk, itu lebih utama dari kemewahan-kemewahan dunia. Tadi kan digambarkan dengan kemewahan dunia, nanti yang diperoleh di akhirat lebih utama daripada itu. Jadi kalau kita mau katakan siapa yang beri petunjuk pada orang lain, ya dan dia itu jadi perantara, maka itu lebih baik daripada unta merah. Bahkan kita katakan unta merah pun kalah jauhnya, ya bahkan kita katakan unta merah pun kalah jauhnya. Ya, jadi kalau dikatakan itu lebih baik daripada unta merah bahkan unta merah kalah jauhnya, karena nanti keistimewaan di akhirat dia peroleh, ya lebih jauh daripada yang ada di dunia. Walaupun rota kayola kriminal ulai namanya keistimewaan di akhirat itu lebih baik daripada keutamaan yang ada di kehidupan pertama yaitu di dunia. Maka hadis ini menunjukkan fadila dakwah keutamaan dakwah. Kemudian hadis nah ini juga menunjukkan keutamaan orang yang jadi berkat terutama orang yang berkat pertolongannya, berkat perantaraannya orang lain dapat hidayah. Contohnya apa cuma jadi perantara. Ya. Kalau zaman dulu biasa pakai publikasi-publikasi disebar pamflet, dia pasang di masjid-masjid. Sekarang mungkin sudah berkurang. Ya, ada cuma di media sosial disebar info-info yang ada. Dia share tadi orang lain datang ikut kajian dapat hidayah lewat dia tadi nge-share maka juga akan dapat keutamaan yang sama seperti itu. Dan di sini Nabi Sosalam itu menggunakan kalimat sumpah, wallahi demi Allah maka di sini dikatakan oleh semua Abu Nuwab juga boleh bersumpah untuk fatwa. Untuk pemberitaan atau memutuskan sesuatu. Dan kita kembali pada judul bab kesimpulannya dari tiga dalil yang ada, kesemuanya menunjukkan keutamaan. Orang yang berdakwah Tauhid Dan kita dapat simpulkan Tauhid inilah yang harus jadi prioritas Coba lihat pada surat Yusuf eh, sebelumnya Ini adalah jalan Nabi Muhammad Kalau jalan Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya seperti itu Maka kita ikuti jalan tadi Jadi pembinaan akidah Memurnikan akidah umat Menjelaskan kesyirikan Ini harus jadi dakwah prioritas Kemudian Buktinya juga pada hadis saat Muaz itu diutus ke Yaman. Di situ dijelaskan Muaz diperintahkan dulu dakwahi orang untuk bertauhid dan tinggalkan kesyirikan baru suruh salat, baru suruh bayar, bayar zakat. Hadis Ali juga demikian ketika sudah dapat bendera mau pergi perang, maka Ali disuruh ud'uhum ila islam Dakwahi umat itu pada Islam yaitu pada tauhid. Baru disuruh jelaskan kewajiban-kewajiban yang lainnya Lalu dijelaskan tentang keutamaan dakwah yang terakhir Kalau orang itu dapat petunjuk untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Kalau orang itu dapat petunjuk lewat kita Mereka itu akhirnya tinggalkan kesyirikan, tinggalkan budaya-budaya syirik Maka itu akan dapat keutamaan tadi lebih baik daripada Mendapatkan untam merah, bahkan lebih baik daripada itu Apalagi yang didakwai ini Tauhid Karena ini adalah syarat Amalan-amalan yang lainnya diterima ya Ini syarat amalan-amalan yang lainnya diterima Kalau orang dakwai orang untuk sholat Untuk bayar zakat Kalau dibandingkan dengan dakwah Tauhid Pahalanya lebih besar untuk mendakwakan Tauhid Kenapa? Karena dari dakwah Tauhid inilah Akan membuat amalan lainnya diterima Sholat diterima, zakat diterima kalau orang cuma prioritaskan orang itu untuk rajin sodako seperti itu, mereka dapat petunjuk, iya. Taruhlah dia dapat pahala dari situ. Namun kalau dia dakwaithawhid lagi, sodakonya bisa diterima, ya, dan amalan, amalan lainnya lagi bisa diterima. Jadi orang yang berdakwaithawhid itu pahalanya lebih besar. Karena masalahnya tawhid ini adalah syarat diterimanya amalan setiap orang. Itu yang kita kaji untuk kesempatan pagi hari ini Dan untuk kesempatan berikutnya Kita masuk pada pembahasan Tafsir Kalimat Tauhid la ilaha illallah Kalimat syahadat la ilaha illallah ya. Jadi kalimat Tauhid atau kalimat syahadat La ilaha akan dikaji Dalam beberapa dalil insyaallah Pada pertemuan selanjutnya ya nah, demikian yang bisa kami Jelaskan sebelum kami tutup Ada pertanyaan Gini Assalamualaikum. Eh banyak terdapat berbagai hal-hal tapi bagian dari eh karena kebanyakan pendapat bahwa teori itu bisa keberasannya begitu. Kalau di, dibilang seperti itu tidak ada tepat. Strateginya mungkin yang harus diubah. Karena kalau tidak langsung, wah harus tinggalkan budaya-budaya syirik berat. Maka harus ada mukodima-mukodima dulu. Bisa jadi ngajarkan Quran, tafsir, diterangkan, ya, diterangkan tafsir ayat ini, arahkan pada tauhid. Ajarkan solat, itu juga bisa dibawa pada tauhid. Kita jelaskan pembatal-pembatal solat misalnya. Dibawa lagi, kalau sulatmu bisa batal ini gara-gara amalan ini Islam juga bisa batal gara-gara berbuat ciri Kalau orang itu menganggapnya sulit diterima seperti tadi Ubah strategi Jadi lihat kondisi siapa yang kita dakwai Seperti yang diterangkan kemarin ketika kita membahas hadis Ibnu Abbas Saat Mu'as diutus ke Yaman Rasul beritahukan terlebih dahulu kepada Mu'as Kamu nanti akan datangi ahli kitab apa nak kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jelaskan seperti itu biar muat tahu kamu itu hadapi siapa. Maka kalau hadapi orang-orang yang semuanya bisa terima, kejelaskan seperti tadi sudah sampaikan seperti itu apa adanya. Namun kalau ketika kita tahu masyarakat sulit terima, diubah strateginya. Jangan kaku. Jadi pakai strategi. Buang orang cari suara saja itu pakai strategi lu. Untuk cari masa untuk nyalek itu pakai strategi. Dimana di mana Bizar bisa dipilih? Masa itu cuma cari dunia saja bisa pinter mikirnya seperti apa? Coba lihat. Harusnya orang yang mau dakwah juga untuk maslahat akhirat harus juga punya strategi-strategi untuk masuk. Ya, pikirusan nggak? Pakar-pakar politik gimana mereka masuk? Ya, coba lihat kalau orang-orang nyalek gimana bisa masuk? Coba cari suara gimana? Ya, ada sosial dulu baik dengan masyarakat. Ya, kalau ada acara-acara datang. Pura-pura baik kan pas mau dipilih kan pura-pura baik Ya Pas mau nyalek baru pura-pura baik Ada kegiatan sosial apa datang oh, Ada pertandingan voli datang Sebelum Sebelumnya itu enggak Karena pas lagi mau nyalek aja Mau jadi kepala desa, mau jadi bupati mau jadi macam-macam Iya kan Namun ketika sudah enggak lagi Enggak akan balik-balik itu Nah ini kita mau berdakwa juga demikian Dekati itu dulu Ada ada masyarakat butuh apa ya Mereka itu Uh, ada kegiatan apa? Bantu Baru dakwah pelan-pelan Seperti itu Anak-anak mereka butuh diajarkan Al-Quran Ngajarkan Al-Quran Baru dakwah lagi pelan-pelan seperti itu Pakai strategi orang-orang tadi Gunakan untuk strategi dakwah Masuk insyaAllah Itu pakai cari suara Untuk dia dapat kedudukan Tidak tahu nanti besok bisa Bantu-bantu masyarakat Kalau enggak belum tentu Nah penting kan kita Gak ada rai imbalan apa-apa, cuma ngajar orang supaya dapat hidayah Islam dengan benar. Pakai strategi itu masuk, insya Allah dengan izin Allah dan terus banyak doa. Ada lagi. Nih, waalaikumsalam semoga tu. Iman yang naik turun itu beberapa faktor dan memang asalnya iman seperti itu, iman itu enggak ajeb. Ya? Entah itu bertambah, entah itu berkurang. Makanya para ulama Ahlussunnah mengatakan anil imanu yazid wa yanqus. Yazid bit ta'ah wa yanqus bis ma'siyah. Iman itu sifatnya naik turun. Naiknya itu kalau orang lakukan ketaatan, turunnya kalau orang itu lakukan maksiat. Berarti kalau ingin ingat iman itu Tambah naik terus Maka tambah ilmu, tambah ibadah Kalau imannya Itu turun Tanda bahwasanya dia itu Gemar lakukan maksiat Berarti solusinya adalah Dia harus nambah ilmu Nambah ibadah Kurangi maksiat Dan maksiat ini juga kadang pengaruh dari lingkungan ya. Dan maksiat ini juga Kadang pengaruh dari lingkungan dia biasanya ngopi bareng-bareng dengan siapa Ya, Ngobrol itu Bareng-bareng dengan siapa Kalau dia sama-sama para perokok Tukang mabuk, penjudi Maka akan cenderung ke situ Karena sebagaimana Kata pepatah Arab As-sohibu sahibun Yang namanya sahabat Sifatnya itu selalu menarik Ya, Jadi dia tarik itu siapa tadi Ya, Awalnya yang itu Cuma nongkrong aja ngopi bareng-bareng Lihat orang rokok Akhirnya kan pengin nyoba. Akhirnya ketarik lama-lama. Satu bulan duduk belum, dua bulan duduk belum. Eh tiga bulan, oh ternyata asik. Coba saya coba satu batang. Akhirnya tertarik. Maksiatnya seperti itu. Pengaruh teman, pengaruh teman faktornya besar sekali. Maka solusinya cari lingkungan yang bagus, tinggalkan lingkungan yang jelek. Kalau kita tidak bisa beri pengaruh, ya kalau tidak bisa kita beri pengaruh, tinggalkan lingkungan jelek tadi. Begitu juga. Ketika berteman-teman, cari teman di media sosial juga sama Cari teman-teman yang baik bukan orang-orang yang rusak Yang sering nebarkan subhat Yang sering nebarkan kerancuan-kerancuan Yang sering uh, tanamkan pemahaman-pemahaman yang jelek Tinggalkan, kita gak bisa jawab ada subhat-subhat misalnya Sudah tinggalkan pertemanan dengan orang semacam itu Saya jelaskan seperti ini karena sekarang itu anak-anak muda Sendirungnya itu ke media sosial untuk pertemanannya. Maka jauhi teman-teman yang jelek. Cuma gawe masalah saja. Kita gak bisa menjawab suwa sebab sudah tinggalkan orang itu. Selesai. Maka iman akan lebih terjaga seperti tadi. Jadi ingat iman tadi. Ini kaedah ulama al Prinsip ulama al Iman itu tidak ajik namun apa? Kadang tambah kadang berkurang. Karena di dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya syuabul iman cabang-cabang keimanan itu ada yang paling tinggi la kalimat la ilaha ada yang paling rendah yaitu imatu al'a anithari yaitu menyingkirkan gangguan dari jalanan wal haya'u syubatu iman dan rasa malu itu adalah bagian dari iman itu tanda bahwasanya ada yang tinggi ada yang rendah berarti iman itu bisa bertambah bisa berkurang bertambahnya itu dengan ketaatan berkurangnya itu karena maksiat nah jadi bagaimana bisa taat tadi itu cari caranya Kemudian bagaimana? Sampai bisa bermaksiat itu kurangi ya dan bahkan ditinggalkan jalan-jalan menuju maksiat tadi. Wallahul musta'an. Ini yang bisa kami kaji untuk kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita rezeki kemudahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.